Allah subhanahu wa Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bahwa Nabi Muhammad itu masa mengusap alal khuffaini. Kedua sepatu. Ini di dalam wudu wa anna qila ibn umar radhiyallahu anhu ma anta bin umar radhiyallahu anhu ma sama'a maridun qala wala ka badannya katanya umar bahwa hanya sayyidina marwan bin khab 'an alika tentang dan sayyidina umar menjawab na'am betul nama Muhammad pernah mengusap sepatunya in haddathaka shay'an sa'dun Sa kala sa'at itu memberikan kabar atau menyampaikan hadis kepadamu. Anabi sallallahu alaihi wasallam yang bertadlik Muhammad, "Fala tasal al an waqbu." Jangan katakanlah kepada yang lainnya. Maksudnya sudah benar tuh saat dia ngomong. Ini hadis yang sangat banyak bercerita. Hadis ini di antara hadis yang jumlahnya banyak sekali bercerita tentang diperkenankannya bagi orang yang berwudu itu mengusap sepatunya tanpa harus mencuci kakinya. Mungkin tambahan dari yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa orang wajib ya apa furud wudunya kewajiban kita di dalam wudu adalah mengusap muka membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki dan urut. Dan membasuh kaki ini bisa diganti dengan mengusap sepatu saja. Mungkin sudah pernah kita singgung tapi nanti ada babnya secara khusus dengan syarat-syaratnya. Ini sepintas saja Boleh kita tidak melepas sepatu kita Cukup kita mengusap dengan jemari ini Di atas sepatu kita Punggung sepatu begini usap Bukan diguyur Diusap saja itu sudah sah Tanpa harus kita Membasuh kaki kita Dan ini bukan dalam keadaan Darurat saja Dalam keadaan nyantai pun boleh Kalau kita berada di rumah Boleh sehari semalam Tidak dilepas sepatunya Kemudian kalau kita di dalam bepergian tiga hari tiga malam, tapi syarat sepatunya adalah sepatu yang diantara syaratnya menutupi mata kaki. Kalau ada orang mau tidur pergi pakai sepatu bot, kalau orang Indonesia itu sudah Enggak usah dibuka sepatunya nggak apa-apa itu, karena itu menutupi mata kaki sudah. Kalau di Arab sana ada memang spesial sepatu yang dibuat untuk musim dingin. Sepatunya didesain seperti itu disiapkan untuk musim dingin bisa digunakan ke sana kemari nggak usah dilepas dan berjalan berjalan sholat sholat dipakai sepatunya dalam keadaan sholat ini adalah kemurahan ya di dalam Islam dan ini diriwayatkan oleh 70 para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingkari masalah ini adalah termasuk mengingkari sesuatu yang sudah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah telah ilmu yang mungkin jarang orang mempraktekannya Atau bahkan semua dari kita ada yang belum pernah Atau kebanyakan dari kita belum pernah mempraktekannya Kalau kita dulu pernah mencoba Tapi yang tidak enak tidur pakai sepatu itu rupanya Kita pernah mencobanya Tapi ya untuk mempraktekan ilmu tidak apa-apa Ini adalah masalah mengusap kufayni sepatu Sepatu yang menutup mata kaki. Kalau sepatu pantofel lah, sepatu yang tidak menutup mata kaki itu tidak bisa. Sepatu yang sampai atas buat atau sepatu pokoknya menutup mata kaki dan sepatunya kuat untuk berjalan ke sana kemari. Ini ada beberapa syarat-syaratnya. Nanti dan kemarin sudah kita waktu pertemuan itu sudah pernah disinggung, maka tidak kita ulang tinggal. dalam waktu dekat kita juga mesti bangun musab sepatu dalam rikih menutup mata dan kita tinggalkan. Kita lanjutkan. سعيد بن راغيم رضي الله عنه عمرو بن ميهض رضي رجبو عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعمرو بن الحكم راى النبي صلى الله عليه وسلم تخبرني عبد الله بن انه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه انا مرني ميهض رضي عنه انه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه اذا اذنك سيدنا يروي عن عمرو بن عيف رضي Anakku puasanya Syedina Anwar ini roa melihat An Nabi memakam patung sepatu. Dia misah al khufay ini mengusap kedua sepatunya. Jadi riwayat tentang mengusap sepatu ini riwayat yang sangat banyak. Apa pasal yang dia lihat? Apa? Kalau ada yang mengusap dari hal pemuda. Yang pautannya contohnya, tidak membawa, pernah membawa ada yang pun dimungkin. Sekarang butuh menyalurkan saja. Karena kelak, ya. Karena banyak perbincangan. Ya, Intinya puasanya mengusap ada. Kalau ada orang ragu tentang ini semua yang wajib. Tidak sampai itu pernah ada pada rasul masalah. Jadi jangan dianggap oh, oh. Ah, Kita tidak pernah mengalami masalah-masalah dingin. Kita perlu dingin dinginnya. Karena dingin itu air terimales. Tinggal di sisi air, mandi selesai. Tidak pernah sakau, mesin panas air. Itu tak pegi mandi. Butuh pun saya di lehernya langsung butuh langsung gila. Karena begitu, sepatu butuh. Maknanya ini dari yang mukasamkan segini, persatu yang mana? Daripada yang dari bawah, dari atas. Sehingga saya tidak akan misalnya, logan ini adalah akhir, lah masih alam, Min salimah. Kalau seandainya agama itu dengan akal-akalan, istilah yang bersatu dari bawah, mohon Ternyata yang ini patut barat ini dengan alam semula. pada kedepan. Subhanallah, rahmatullah, anhu, radhiyahu, anhu, kala. Raudhun Nabiyyah Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahwalah imamatih wa khufaihi. Anhu radiyallahu anhu kala. Raudhun an kala. Raudhun Alaihi Wasallam yamsahwalah imamatih wa khufaihi. Hadis yang serupa juga diriatkan dari Sayyidina Da'amaru radhiyallahu anhu kala. Beliau berkata, "Roh itu aku lihat Nabi saw yang seolah imamati musab imamah. Beliau wakufaihi dua sepatu beliau. Ada tambahannya, bukan mengusap sepatu saja, ada mengusap imamah. Kalau mengusap sepatu, jelas riwayatnya sangat banyak sehingga disepakati oleh ulama, sudah menjadi ijma'nya ulama. Kesepakatan para ulama." Kalau sudah mengusap sepatu dengan memenuhi syarat, kaki tidak usah dibasuh. Cukup. Tapi kalau mengusap kepala ini tidak. Riwayatnya tidak banyak, ini hanya sisipan saja. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam mengusap imamahnya. Itu bukan berarti tidak mengusap kepalanya. Menurut jumhur ulama, harus mengusap kepala atau... Mengusap satu rambut paling sedikit Menurut matahab Imam Syafi'i Dan meratakan rambut menurut matahabnya Imam Malik anhu Dan seperempat bagi menurut matahab Imam Abu Hanifah Artinya harus mengusap rambut yang sesungguhnya Itu harus Menurut Kesepakatan ulama Hanya ada riwayat dari Imam Al-Auza'i Ibnul Mundir Mengatakan gak apa-apa ditutup Gak apa-apa gak usah rambutnya kena Gak usah dibuka Maka diikutkan dalam hal ini para wanita Gak usah membuka rambutnya Tapi ternyata ini pendapat sangat lemah Sehingga tidak pernah disebut Jadi tetap kalau ada orang pengen mengusap imamah Kemarin sudah disebutkan pertemuan yang lalu Imamah itu imamah, ini imamah, tutup kepala ini Kalau ingin mendapatkan kesunatan Kalau dia pengikut madhab imam syafi'i Kalau ingin mendapatkan kesunatan Cukup dia mengusap di atas imamah Itu setelah ia ya, membasuh, mengusap yang wajib. Ingat caranya mengusap yang wajib bagi ibu-ibu? Tidak harus kerudung dibuka. Barangkali kita di tempat umum cukup ibu membasahi ujung jemari. Disisipkan saja ke rambut yang ada nempel di kepala sudah sah. Di belakang telinga juga sah. Itu adalah menurut Madhab Imam Syafi'i tanpa harus kita membuka kerudungnya. Tapi kalau ibu ingin mendapatkan kesunat sunah katakan, baru setelah itu ibu membasahi tangan jemari ini pelapak tangan lalu diusapkan di atas kerudungnya itu sudah mendapatkan kesunatan seperti juga kaum laki-lakinya kalau ingin mendapatkan kesunahan mendapatkan keutamaan setelah ia mengusap yang wajib dulu dengan ujung jemari baru setelah itu dia mengusap seluruh imamahnya tanpa harus dilepas itu boleh tapi Setelah ia melakukan yang wajib Ini untuk mendapatkan kesunahan Dengan tiga syarat yang kita sebut kemarin Imamahnya adalah suci Gak boleh ada imam najis Sebab kalau imamahnya kena najis Nanti najisnya kemana-mana Sebab tangannya basah Kemudian setelah yang wajib Yang ketiga adalah Imamahnya bukan curian Atau hasil menggosok Jadi imam sendiri atau pinjem Itu baru boleh nanti Oh dah, satu lagi Ini ikhapnya biar dihabiskan sekali Bismillahirrahmanirrahim Anmugira bin Subah Radiyallah anhu Kala kuntum aan nabi sallallahu alaihi wassalam Bi safarin Fa ahwaitu liangzahu fayhi Fa kala da'huma Fa inni adkhaltuhuma Kahira Tha'ini pemasah Aleimah. Anbi bin Subah radhiyallahu anhu kata, kau tumah Nabi sallallahu anhi wasallam di seberang. Fahui anza khufihi. Fahala dah. Fah ini adkhal tuhmu Kahira Tha'ini pemasah Aleimah. An Mujirab bin Subah radhiyallahu anhu kata, kau tumah Nabi sallallahu anhi wasallam di seberang fawaitu li anzafu fihi faqala dahu ma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa ini juga kelanjutan diriwatkan dari muhirah ibnu syu'bah dari sayyidina muhirah radhiyallahu anhu semoga Allah ridha kepada beliau ridha kepada beliau qala beliau berkata kuntuma an nabiy aku menyertai nabi Bisa farin dalam sebuah perjalanan. Fahwiku lalu aku berkehala, lalu aku merunduk. Maksudnya, mau mengambil manduk. Lianzhu fehi untuk aku mencabut satu kipas. Mau lepas. Pokoknya, Muhammad bersabda tak biarkan, biar cari lepas. Ini aku telah memasukkan sepatu tersebut. Aku telah masukkan itu. Aku mengenakan sepatu tersebut. Tahiyat ini tak suci. Musah memang musah alimah kepada sepatu tersebut. Ada hal yang saya faham di sini. Ini adalah suatu pernikahan tulia. Ya. Anak yang fitnah barang tua masuk. Ya, ini fit kepada hu. Kebawah kita hormati dalam agama ini adalah memberkithmah sampai sahabat Nabi Nabi Muhammad tidak pernah merintah tolong lepas sepatuku. Tapi di sini adalah inisiatif ya kemauan daripada sahabat itu sendiri. Karena Nabi Muhammad saat ini mau wuduk jadi faham tanggap sahabatnya. Nabi Muhammad mau wuduk langsung bergegas al mughirah itu untuk melepas sepatu Nabi Muhammad saw. Tapi Nabi Muhammad mengatakan jangan. Nah ini adalah termasuk bentuk khidmah ya. Karena menginginkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW ingin mendapatkan barakah dan rido dari Nabi Muhammad SAW Inilah pendidikan yang mulia Sama kita dengan orang tua kita Tolong diperhatikan ke mana Urusan sandalnya, urusan wudhu, anduknya di mana Ini adalah pendidikan yang sangat mulia Jangan hanya melakukan sendiri-sendiri Kalau ada orang tua kita harus peduli Kemudian yang kedua adalah termasuk syarat Bagaimana orang boleh mengusap sepatu itu adalah salah satu syaratnya Waktu menggunakan sepatu tersebut dalam keadaan dia punya wudhu Kalau menggunakan dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak boleh Jadi setelah punya wudhu, baru pakai sepatu Sempurna punya wudhu, baru pakai sepatu Jadi banyak kalau syarat-syaratnya selengkapnya nah mungkin sekedar Sekedar apa Sekedar sepintas saja adalah syaratnya diantaranya setelah sempurnanya wuduk ya bagi orang mukim itu apa uh, uh, setelah sempurnanya wuduk kemudian kedua sepatunya harus kuat kemudian yang ketiga sepatu itu bisa menghalangi masuknya bisa menghalangi masuknya air ke dalamnya jangan sampai sepatunya itu bolong-bolong kan ada sepatu bolong-bolong harus -bolong. sepatu yang rapat dan kemudian sepatu itu yang keempat ya harus menutup mata kakinya kalau tidak menutup mata kaki tidak boleh. Kemudian dari bawah juga tertutup ya. Kemudian yang ke kelima adalah jangan sampai orang yang mengenakan sepatu itu kena hadas besar. Kalau hadas besar wajib mandi. Kemudian tidak boleh terlihat dari yang ditutup atau yang di dalamnya. Kaki itu tidak boleh terlihat dari luar. Kalau kakinya terlihat dari luar itu maka menjadikan itu wajib, wajib untuk membasuhnya. Terlihatnya adalah dari kiri kanan dan bawah. Kemudian kalau ada pengikatnya, Tidak boleh talinya itu lepas. Itu adalah secara pintas. Nanti insya Allah akan kita rinci satu persatu. Dan kita sekarang memasuki kepada Muqaddimah fikih kita, Yaitu masalah bersuci. Masalah bersuci kita sudah Sampai kepada Untuk yang benar. Kemudian apa yang membatalkan bentuk? Sudah rinci, jelas. Kalau begitu hal-hal semacam itu dicatat, mesti ulang, dia tidak apa. Kalau bisa, saya belajar itu kan sekali. Kalau kamu bisa ulang-ulang, gitu. Jadi ya. kita mudahkan semuanya. Kita, kita usahakan untuk rinci, gamlang. Adapun masalah mandi besar ya. Karena kita mau sholat, karena orang punya hadas, namanya hadas besar. Apa sih yang menjadikan orang itu punya hadas besar? Lalu dia wajib mandi. Sudah tahu, caranya apa? Air yang digunakan untuk mandi adalah sama dengan air yang berbentuk. Ada Adapun cara mandi sangat gampang. Tapi harus kita tahu, apa sih yang menjadikan kita wajib mandi? Ya, ada, ada seorang buah, beberapa puluh tahun bertanya, pernah yang dikisah Allah? Yang salah siapa? Ya? Ya? Yang salah Ustaznya itu. Bagaimana sampai ada orang 40 tahun enggak mencari mandi besar? Padahal anaknya tujuh. Sebenarnya ada saja yang sedang ini. Kampung-kampung. Karena tidak berkawan ulama, ulama juga tidak masuk ke sana. Mungkin tidak juga ada pembahasan pikir sana semacam ini. Yang wajibkan mandi ada lima. Tambah satu, enam. Lima, cemari ya. Tambah satu, enam. Yang mewajibkan mandi, orang wajib mandi besar. Itu yang pertama karena bersenggak hubungan suami-istri. Atau hubungan laki dengan perempuan. Kita tidak berbicara tentang zina. Zina adalah busuk, hina, dosa dan wajib mandi. Tetap wajib mandi, dosa. Enggak. Makanya kita tidak bahas. Kalau di dalam majlis ilmu, tidak perlu dibahas masalah zina. Kita membahas intinya, mohon maaf. Seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke kemaluan wanita adalah hukumnya wajib mandi dua-duanya. Ukurannya adalah mohon maaf ini majelis mulia adalah bagian depan, mohon maaf, bagian kepala kemaluan seorang laki-laki asalkan sudah tenggelam di kemaluan seorang wanita, maka itu sudah wajib mandi. Selesai. Biarpun tanpa keluar air mani. Yang penting sudah masuk kok keluar lagi Tanpa keluar mani Tanpa menemukan kepuasan Ini Seperti itu Jangan bertanya tentang zina Sama hukumnya zina Karena zina busuk tidak perlu dibahas di tempat ini Memasukkan ke lubang Belakang Haram seorang suami menggauli istrinya Di lubang belakang Tempat kotoran tapi ada namanya orang kelainan orang sakit atau mungkin karena melihat sesuatu yang pernah ditonton ingin coba-coba. Nah untuk bila itu haram hukumnya. Malun men ata imro fi ma'aman ata aharom men men atan nisaafi ashayhina. Haram mendatangi perempuan dan di lubang duburnya itu haram malun terkutuk. Gak usah dibahas. Kalau ada orang menggauli isinya ke lubang belakang wajib mandi sama. Cuman tidak usah dibahas karena itu tidak umum Tidak normal ya. Jadi Bersenggama tanpa keluar mani Sudah wajib mandi Selesai Yang kedua adalah Keluar mani Biarpun Tidak tan biarpun Tanpa bersenggama Keluar mani Wajib mandi Mungkin di saat bermimpi atau mohon maaf suami istri bercumbu halal Tiba-tiba keluar mani tanpa harus bersenggama Wajib mandi Dan mani itu ada ciri-cirinya ya Bukan setiap putih yang keluar dari kemaluan Belum tentu ada keputihan Ada cairan cairan normal bagi seorang wanita Mungkin juga bagi seorang laki-laki Ada wadi dan madhi Cairan yang keluar selain kencing itu kan ada mani Ada madhi Ada wadi. Kalau mani itu ada ciri khasnya, mohon maaf cirinya harus diperhatikan. Bukan semua putih yang keluar dari alat kelamin itu adalah mani. Warna tidak penting, kuning, hijau, putih bisa saja itu mani, asalkan memenuhi syarat berikut ini. Satu, mani itu keluarnya bisa kalau itu mani bisa dilihat dari segi baunya bau mani itu khas mirip anyir seperti kalau kita ngelihat bunga ada mungkin bunga matahari atau yang lainnya ada putih bunganya itu kalau kita hancurin begitu ada amis amisnya seperti itulah mani atau mungkin kita tahu telur telur putih putih telur itu lalai tangan kita itu kemudian naik air atau pasnya amis amis seperti itu atau kita mendulang mendulangkan ke air air khususnya kalau itu air setengah hangat itu naik aroma kurang lebihnya air mani itu seperti itu jadi dari segi baunya, mungkin ada air mani yang tidak berbau, sekali, ada ciri yang lain alah saat keluarnya itu adalah muncit imma indafiq air yang muncit, air mani keluarnya adalah ada hantakan setelah, ada hantakan setelah keluarnya yang keras, kata berkeras, karena tapi kalau air mani memang sudah dibuat seperti itu oleh Allah apa saja ada hantakan dan, dan ciri yang kedua ini, lipat kaum lagi dari kaum wanita, ada hantakan bisa keluar Kemudian juga ada rasa lezat yang beda dengan yang lainnya. Kalau ada orang menahan kencing setengah jam, habis minum es tegan, dia ingin merasakan buang air kecil. Menahan sampai dia menemukan kamar kecil, ia buang air kecil, ia menemukan lezatan. Tapi lezat kelekaan saja, tapi kalau yang namanya itu ada lezat khusus yang hanya bisa diceritakan kepada orang yang punya pengalaman sama, Maka pun ini juga tidak perlu Dibahas panjang lebar Kalau anda paksakan menjelaskan Ledatnya keluar mani kepada orang Yang belum keluar mani Anda seperti menjelaskan manisnya Madu kepada orang yang tidak tahu Rasanya madu, ia akan bingung Kayak apa sih madu? Manis Ia akan berkata, kayak permen ya? Enggak Kayak gula ya? Enggak, kayak buah apel ya? Enggak Biar pun dia menyerbut seribu manis Tidak akan tahu, baru anda sedikit Ini tahu Oh itu apa? Namanya untuk kekerasan, makanya ledatnya Kularni adalah khusus. Jadi baru ulai yang, yang tahu, ya. kita katakanlah tidak tahu. Kita ini jaga majlis itu ramai. Jangan buat menjadi majlis yang ceroboh. Saya tahu. Ibu serempak pengalaman, ya. pengalaman rasa. Maka semuanya diserahkan kepada Dari dia berpengalaman. Semua yang, yang merasakan luar akan tahu. Mungkin bahasa atau imak puncak. Kemudian di sekitar kularni dan inilah adalah atau orang yang merasakannya kau. Kita tinggal. Begitu. Jadi terus ya. Mungkin bau. Kita dah biasa. Tiada bau yang Ada seorang laki-laki atau perempuan. Tiada di jalanannya. Tiada bau ya. Baunya, yang. Bau yang disebut yang disebut Dia nah. nah. nah, dia mencari. Wah. Aku ingat waktu keluar ada satu, satu saja ciri kalau itu mani atau dilihat tidak ada baunya, ledekatnya ada sakit, tapi keluar keluarnya itu cerah. Ada tekanan, ada banyak sakit ya. Dia bisa syahwat bangkit tapi makan keluar mani bisa nembak karena ada sakit. Tapi telah cahwat itu terulang terselesaikan bisa muncrat tidak? Itu ada, ini mie. ada bencinya. maka itu bisa disebut air mani, dia pun tidak ada baunya dan, dan tidak, ada, tidak ada rasanya. Atau sebaliknya, nggak ada baunya, punya biasa kayak bau telanjang tidak ya, muncrat, dia merasakan kenikmatan bisa keluar. Dia merasakan ada kenikmatan mau keluar, ada basah-basah. Di cium baunya bukan bau air, muncrat tidak ada, itu juga sudah bisa disebut nani. Jadi salah satu cirinya. Kalau sudah tidak ada, misalnya, oh anjir tidak. Mudah tidak. Lezak tidak. Makanya mesti ini, Terang air apa ya? Air kencing. Wajib mandi tidak? Ya tidak. Wajib cuci. Selesai ya. Jadi adalah air mandi. Jadi orang keluar mandi itu wajib mandi. Jadi orang bersenggama wajib mandi. Orang keluar mandi wajib mandi. Yang ketiga, Mohon maaf, keputian bukan mani loh ya Keputian bukan mani Madhi, wadhi bukan mani Madhi itu adalah Kalau seorang itu syahwatnya bangkit Tidak sampai kelimak, tidak sampai keluar mani Biasanya bersama meredanya syahwat Itu meninggalkan cairan Cairan itu bukan mani Karena belum sampai kepada puncak atau wadhi di saat kita capek ngangkat berat-berat itu ada tekanan ke urat-urat tubuh sehingga di situ bisa menjadikan orang mengeluarkan cairan di kemaluannya itu juga bukan mani semua cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan najis kecuali mani kalau mani suci ya mani itu suci semua cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan itu hukumnya najis kecuali mani dan keputihan yang sudah kita bahas kemarin itu. Keputihan yang yang munculnya dari bagian tengah kemaluan atau bagian depan kemaluan itu tidak basah. Bagi seorang perempuan kemarin sudah kita sebutkan basah-basahan atau rutubatul farz basahan perempuan bisa saja itu keputihan, itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Barangkali tidak usah waswas -was. dan itu bukan mani. Ada seorang perempuan baru sadar Ingin banyak ibadah Rupanya dirinya kena putian Karena kena keputian Dia tanya kepada orang Saya keluar cairan putih ini gimana hukumnya Dasar yang ditanya bukan ustadz beneran Jawab seenaknya, oh itu mandi, wajib mandi Sehingga setiap sholat Mandi, kasihan dia Karena keluar mani terus, padahal bukan Itu bukan mandi, namanya Keputihan atau cairan Basah-basah dari kemaluan Dan sudah kita sebutkan kemarin Basah-basah dari kemaluan perempuan itu ada tiga macam Ingat yang pertama di bagian depan, bagian paling depan Bibir kemaluan, itu kalau sedikit terbuka atau waktu jongkok seorang wanita Itu ada yang terbuka dan itu ada basahnya Dan basah di tempat itu seperti basahnya mata ini Dan seperti basahnya ludah dan itu tidak najis. Kemudian di bagian depan bagian dalam tadi yang sekiranya sepanjang daerah yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang laki-laki, maka ini ulama berbeda pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli sudah enggak usah repot-repot anggap saja itu suci. Sehingga maaf, kalau ada seorang suami menggauli istrinya, kemudian setelah itu selesai, mohon maaf, kemaluan sang suami itu basah kena sarung, sarungnya tidak najis. Menurut pendapat ini sarungnya tidak najis boleh sholat dengan sarung yang kena basah-basahannya tersebut Kemudian yang dari dalamnya itu adalah najis mutlak Lebih dari yang bisa dijangkau kemaluan suaminya itu najis mutlak tidak ada tawar Kemudian kuni keputian itu munculnya dari mana? Memang dokter yang kami tanya bermacam cerita Ada yang dasarnya dari penyakit dari dalam maka muncul keputian dari dalam Itu najis jelas tapi umumnya keputihan itu adalah dari tengah-tengah ini karena joroknya seorang wanita kotor, kempros sehingga ada bakteri-bakteri yang bersarang di situ sehingga bakteri ini menjadikan apa? membuat cairan-cairan kotor namanya keputihan. Dan sebabnya bakteri itu macam-macam perempuan was-was. Biasanya kalau perempuan itu seorang wanita ingin beristinja bersih dari buang air kecil, nggak usah repot-repot, cukup diguyur dengan air, lalu diusap dengan perut cemari itu sudah bagian sudah bersih. Kalau sudah mohon maaf, pas-pas sampai jarinya dimasukkan ke dalam, hati-hati, jari ini membawa kotoran. Oleh Allah sudah dibikin filter di situ, sudah ada penutupnya. Jadi yang kalau mencucikan yang di luar saja sudah beres, yang terlihat di saat jongkok itu saja. Kalau sudah kena waswas, -was, ini biasanya mondoknya ngantuan ini. Anak putri mondok ngantuan, nah allahululilah ini waswas -was. di kamar mandi lama, akhirnya membersihkan ini pakai sabun, nah allahululilah sabun nempel di jari, dimasukkan ke dalam nempel di dinding kemaluan di dinding sana, akhirnya tertinggal nggak bisa dibersihkan lagi, lah itu jadi bakteri. Makanya jadi keputihan. Sudah nggak usah waswas, -was, basuh yang luar saja. Kalau sudah keputihan itu adalah mengganggu dirinya sendiri dan mohon maaf dalam hubungan suami istri pun itu juga mengganggu pasangannya. Itu adalah kemudian kadang-kadang kalau sudah parah itu menurut anunya bisa mengeluarkan bau-bau yang tidak enak. Makanya jangan was-was dan harus tetap bersih dan cerok. Termasuk ya ceroknya itu adalah mohon maaf ya barangkali untuk uh, celana dalamnya tidak cepat ganti atau terlalu lama dipakai atau kena lembap itu sebagainya. Itu juga menjadikan orang sering keputihan. Intinya orang harus tetap bersih baik. Keputian yang datang dari tengah itu tidak najis Jadi enggak usah was-was Kalau ingin najis, najis dicuci Kalau enggak enggak. Tapi bukan mani Selesai Kemudian yang keempat Empat adalah habis haid Kalau sudah selesai haid, putus haid, wajib mandi Yang kelima habis nifas Dan ini pembahasan khusus Supaya tidak memakan waktu di sini Insya Allah nanti kita bahas masalah haid dan nifas Orang habis nifas ya, Lima, seberapa? Keluar mani bersenggama Barusan apa uh, uh, keluar mani bersenggama head nifas ya yang nifas yang lima adalah melahirkan head sama nifas kita bahas nih khusus nantinya melahirkan jadi melahirkan apa saja yang penting bangkal jadi ada pun ulama menjelaskan kenapa orang melahirkan kau wajib mandi, ia puning melahirkan bersih. Karena orang melahirkan itu tidak beda dengan orang keluar mani Sebab bayi itu adalah gabungan mani laki-laki dengan mani perempuan Jadi seolah-olah maninya itu keluar lagi Agar paham saja Jadi menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan Kalau seorang wanita itu melahirkan Bayi atau bakal bayi Asalkan menurut bedan Aduh keguguran neng Wajib mandi Dan sekaligus menjadi nifas Wajib mandi jadi melahirkan itu saja wajib mandi. Ada orang melahirkan tanpa nifas. Ada orang melahirkan bersih tanpa nifas. Dalam riwayat Fatimah Fatimati Zahra adalah melahirkan bersih. Tanpa dibarengi darah. Dan ini adalah termasuk karomah kemuliaan. Jadi kalau ada orang melahirkan tanpa keluar darah. Maka dia hanya wajib karena wiladah saja. Kemudian setelah itu keluar darah setelah melahirkan namanya nifas. Selesai ya? Jadi orang melahirkan wajib mandi. Kemudian setelah itu yang keenam adalah bukan wajib mandi sih sebetulnya. Wajib memandikan orang lain. Yaitu kalau ada orang mati. Orang mati gak wajib mandi. Gimana orang mati wajib mandi? Nanti orang pada takut orang mati mandi sendiri. Yang maksud dimaksud adalah wajib bagi orang lain memandikannya. Ini babnya juga beda akan kita terangkan pada waktunya nanti. Lima ya. Bersenggama biarpun tidak keluar mani Keluar mani biarpun tanpa senggama Cara halal atau haram sama Mohon maaf Haram mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram Kalau seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan istrinya Adalah tidak haram Wajib mandi Seorang istri pun begitu Kalau mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram Tapi kalau dengan bantuan tangan suami tidak haram Maka tetap wajib mandi intinya Kemudian Haid, nifas, melahirkan, selesai Kemudian yang harus kita ketahui bahwa gimana caranya mandi Beres ya setelah kita tahu caranya mandi sederhana, gak usah pusing-pusing Pertama adalah dengan niat, niatnya jangan repot-repot Kalau bisa, nawaitul husla lirof ilhadathil akbari, gak apa-apa Aku mandi besar untuk mengangkat hadah besar, kalau hafal kalau tidak awal tidak usah pakai doa bahasa Arab Maka tidak usah pakai niat bahasa Arab Aku mau mau di besar Biar Tidak usah repot-repot Dan cara mandinya gampang Intinya Jangan ada yang menghalangi untuk sampai ke kulit dan rambut kita Intinya semua yang nempel dengan kita Yang masih nyambung dengan kita Harus dibasuh Kalau ada orang punya rambut 5 meter panjangnya Wajib dibasuh semuanya Punya kuku 10 meter panjangnya Wajib dibasuh semuanya Jadi yang wajib dibasuh Hanya yang nempel Saja yang masih nyambung Dengannya cukup diguyur Air ke sekujur tubuh saja Gak pakai sampo Pun sah Cuman gatelen gitu saja Kan permasalahannya jadi gak apa-apa Gak pakai sampo. barangkali tergesa-gesa Waktu sudah mepet habis menggauli Istrinya ingat oh Allah Asar, ya Allah, asar sudah hampir habis langsung dia mandi biur-biur tanpa harus pakai sampo yang penting meratakan air ke sekujur tubuh dengan niat aku niat mandi besar beres kalau pakai bahasa arabnya yang ngerti ngertilah nawaitul husla rafil hadatsil akbari aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar selesai gampang ya dengan apa air yang sudah kita sebut tadi nyelempun boleh biur ke dalam sumur naik lagi nyelim, selesai ke sungai nyelem selesai boleh intinya meratakan air ke sekujur tubuh Nabi Muhammad mandinya cukup dengan 4 mud Air atau 5 mud Satu sok Dua setengah kilo air Nabi Muhammad mandinya Karena Nabi Muhammad bersih ya? Kita tidak boleh kurang Kita makruh kurang dari itu Kalau kurang bisa enggak apa-apa Mungkin orang bisa menjadi orang kecilnya. Gimana hukumnya Saya bisa merubah diri saya menjadi orang satu polpen Cukup nyemplung di gelas naik lagi Nah, kan ada cerita orang kecil ya katanya Gak ada itu cerita di film aja barangkali itu Baik uh, Kemudian Yang harus diperhatikan Sudah ya mandi gampang termasuk memandikan mayat itu sama intinya meratakan air ke sekujur tubuh, jangan ribut memandikan air hanya masalah cara sebab ada sebagian orang kampung gara-gara cara memandikan ribut berantem antara lebay dengan yang lainnya lebay itu harus lebih alim daripada orang awamnya ya lebay memandikan pakai aturan tertentu ribut ini gak sak ini, sampai mengkafani urusan mengkubur, itu kadang-kadang ribut di sebagian kuburan kenapa? Tujuannya begini lo ya Kalau orang memandikan itu yang penting Air merata ke sekujur tubuh Mayit Adapun adabnya itu lebih bagus Memang beradab Kita perlakukan seperti saat hidup Bagaimana kalau seandainya kita pegang Tengkuknya kita cempur kecil Kita cempurkan di sungai kita angkat lagi Sudah beres itu aslinya Tapi kurang ajar ya sama mayit itu kadang-kadang ribut urusan semacam ini urusan kafan yang penting menutup auratnya menutup sekucur tubuhnya beres satu kain boleh tiga ya laki-laki perempuan lima lima dengan selotruk kerudung, satu dada itu ada mengkubur yang penting menghadap ke kiblat adapun yang lain-lainnya itu adalah tidak penting harus kasih ini kasih itu kasih ini cuman kadang-kadang kalau kita berurusan dengan orang awam ustaz kiai pun harus hati-hati. Kadang-kadang meluruskan yang benar bisa jadi salah di awahnya orang awam. Padahal sederhana. Terserah yang jadi dikubur rapet, dalam kuburannya paling jangan sunnahnya tidak kurang dari setinggi kita qadral komah agar apa namanya? agar baunya tidak keluar. Setelah itu kita ratakan, kita tutup, sunnahkan menabur tiga tanah dulu. Tiga tanah sebelum ditutup dengan air, selesai. Jadi ditutup dengan tanah, selesai. Adapun cara macam-macam, ada ini, ada itu Itu adalah tambahan saja Dan kadang-kadang sebagian tradisi lokal Dikasih bunga boleh Barangkali kalau pakai bunga-bunga Untuk orang mati, itu tidak ada masalah Tapi tolong diniatkan, niat mengikut Nabi Muhammad, jangan mengikut Niat tradisi kejawen dan dukun Sebab dukun juga pakai bunga loh ya bunganya kadang-kadang harus pakai bunga tujuh bunga segala macam tidak kalau Nabi Muhammad pakai jari pelepah kurma ditancapkan selesai kalau kita kita niatkan dengan bunga itu ikut Nabi Muhammad karena apa Nabi Muhammad meletakkan pelepah kurma yang basah dan berkata selagi pelepah kurma ini masih basah dia akan selalu memohonkan ampun semoga bunga yang kita tabur itu juga memohonkan ampun kalau tidak pakai bunga adalah juga tidak ada masalah tapi jangan kayak harus ketinggalan saja ribut goblok ini. Orang nih goblok ngopelkin orang ternyata dia yang goblok ya. Wajah sederhana saja justru coba tolong lebih khusuk kalau kita ngurusi orang mati. Jangan ada khilaf di situ. Wah, sini jangan ini. Jangan di ini. Jangan lewat sana, lewat sini. Oh, ya ustaz. Kita pengen indah sejuk kubur orang itu lembut, enggak ribut ya. Kadang-kadang gara-gara meletakkan tanahnya saja harus ribut. Tanah ini jangan begini. nariknya jangan begitu. Tanahnya, canggulnya jangan begini. Itu adalah hanya tradisi lokal jangan dibikin ribut. ya. Jadi kita ingin menyederhanakan masalah itu. Oh, wah penting, keindahan penting. ya. Ini adalah masalah yang sederhana. Memandikan mayit, pun begitu mandi besar pun seperti itu. Kemudian yang harus kita mengerti. Orang di dalam keadaan haid dan nifas, maksudnya, kalau darah nifas dan darah haid masih keluar, haram mandi besar. Ini yang harus dipahami orang sering tidak mengerti. Kalau orang, kalau ibu lagi keadaan haid, darah masih mengucur, maka haram bagi ibu untuk mandi besar. Haram hukumnya, karena mandi besar itu ibadah. Sementara ibu tahu di mandiin besar seribu kali pun masih tetap haid kan? Perhatikan main-main ibadah hukumnya haram Jadi gak usah mandi besar dalam keadaan head Kalau keramas mah boleh bu Orang harus bedakan keramas dan mandi besar ya Kalau sudah disebut mandi besar itu maknanya dengan niat Kalau keramas ya boleh Jangan sampai gak headnya head 14 hari Gak pernah mandi keramas Kasihan tuh suami Bingung pusing nih bawa apa Kecewa kok di atas kalau ya, ini tetap keramas yang bersih yang cantik iya, tapi yang gak boleh mandi dengan niat, husla aku niat mandi besar tidak boleh, maka dari itu kalau ada orang melahirkan ini lagi-lagi salahnya orang yang ustad yang belajarnya sambil tidur, ini kita pernah didangin satu ustad sedikit ribut akhirnya kita maklumi masya Allah kita harus nyalah sama orang yang kalau belajar sambil tidur ini orang kampung ini masa orang melahirkan gak mandi itu gimana itu kan wajib mandi Harus mandi Jadi nyeksa ibu-ibu Kalau habis melahirkan wajib mandi besar Memang betul dalam PK disebutkan Orang melahirkan itu wajib Mandi Tapi ingat Kalau habis melahirkan kok langsung kena Nifas Haram mandi besar bu Kalau mandi Biasa ya tetap wangi bu Harus gak apa-apa mandi karena nanti banyak tamu Jangan sampai nyium baunya wangi, nyium ibunya nggak karu karuan kalau mandi kramas iya habis melahirkan kramas yang cantik kramas yang bersih tapi nggak usah niat mandi wiladah nggak usah niat mandi melahirkan kecuali habis melahirkan nggak ada darah ini tolong di, dijelaskan kadang kadang ini sudah begitu katanya put ini ada di fatul muin di rumah waktu di karangjala subhanallah fatul muin yang mana ustad fatul muin kan cuma satu ya karangannya Syekh malik bahri itu Akhirnya ya kita tunjukkan Ustadz Kalau membaca itu harus lengkap Dan dihafal Jangan hanya ilmu katanya sambil meliwet ya. Itu musibahnya santri Kalau pakai ilmu katanya Jadi kalau orang habis melahirkan Memang wajib mandi Maksudnya dia punya hadas besar Tapi artinya bukan harus mandi besar saat itu Bisa ditunda nanti Kalau memang head kena nifas Ya nunggu nanti setelah nifas Ada buat mandi keramas Itu adalah satu Ya kebaikan sajalah Jangan sampai baunya enggak karu-karuan Nanti banyak tamu kan Anaknya banyak mencium, dianya baunya enggak enak kan Tidak benar Selesai, ini adalah masalah mandi besar Dalam kesempatan ini Kita akan baca kitab Riyadussolihin Abab لاكن لم يكن قد فهم موقعنا فان الله بي وبامي وبقومي في دار اعلان خطا الثامن حديث رقم 8 عن ابي بكر بن صدق يروى عن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taymi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy al taymi radhiyallahu anhu wa wa abuh wa ummu sahaba jadi niya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bapak dan ibunya adalah termasuk sahabat Nabi SAW alaihi beliau berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bercerita waktu berada di gua Gua Pa'in Huh? Waktu Nabi Muhammad Mau hijrah di kuah sur. So. Waktu Nabi Muhammad Berada di kuah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Sidik, Sembunyi Bukan sembunyi Siasat untuk pergi Mau ke Madinah waktu itu Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah Ingat cerita itu Ingat kejadian itu, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata: Nador tuila akdamil musrikina. Aku melihat kakinya orang musrik di atas. Artinya orang musrik itu sudah sampai di gua tempat Nabi Muhammad itu bersinggah, tempat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Sudah nyampe orang musrik dan kelihatan kakinya. Wadah lufilkar dan kami di dalam gua. Wahum alar uusina. Mereka di atas kepala kami. Wakultu lalu aku berkata kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Wahai Rasulullah lau anna ahadahum Kalau salah satu dari mereka itu Nadhara melihat Tahta qadamaihi Ke bawah kakinya Kalau mereka nengok ke bawah saja La absorona Niscaya mereka akan melihat kita Ya Rasulullah Takut Saidina Abu Bakar as-siddiq Wakala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur apa pendapatmu Abu Bakar kira-kira Kira-kira menurutmu bagaimana Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar Bithnaini dengan dua orang Yang Allahu thalithuhuma yang ketiga itu adalah Allah Maksudnya apa? Apakah kamu masih takut Abu Bakar Kalau kita berdua yang ketiga adalah Allah Jawabnya ahli iman mengatakan Ya tidak karena Allah bersama kita Kenapa kita takut? Ini adalah mengingatkan kita harus senantiasa tawakal. Tidak usah takut dimanapun kita berada. Selagi kita berada di jalan Allah, maka ketahilah Allah yang melengkapi keberadaan kita. Kalau kita berdua Allah yang ketiga, kalau kita berempat Allah yang kelima. Tapi sebaliknya, berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya, maka syaitan itu yang ketiga. Itu iblis atau setan yang bakal menggodanya. Tapi ini dikatakan Allahu Ta'ala maka Allah itu adalah yang ketiga. Apa ini maknanya? Pendidikan dari Nabi Muhammad untuk senantiasa bertawakal. Jangan sampai lupa. Sayyidina Abu Bakar waktu itu manggundah. Setelah diingatkan oleh Nabi Muhammad katailah Abu Bakar, ada Allah bersama kita. Allah yang melindungi kita, Allah yang menolong kita, maka dan benar setelah itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ash dijaga oleh Allah Subhanahu wa Atas hadis yang ke-9 An Ummi Al Mukminin Ummi Salamah dari Ummi Salamah wa ismuha Hindun ibn Abi Umayyah Khuzaifah Al Mahzumiyah namanya Hindun putri Abi Umayyah radhiyallahu anha semoga Allah merelakannya meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW alaihi kana beliau itu ida kharaja jika keluar min baitihi dari rumahnya Kala beliau berkata Bismillah Dengan nama Allah Dengan Bismillah Segala kebaikan Ucapkan Bismillah Minimal kita pakai Bismillah sajalah Kalau berdoa setelahnya tidak hafal Bismillah Aku bertawakal Alallahi kepada Allah Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku bika Minta perlindungan, berlindung bika denganmu ya Allah an An'adillah dari tersesat oleh diriku sendiri Karena aku bodoh ya Allah Karena aku lemah ya Allah Aku minta perlindungan darimu ya Allah Agar aku tidak tersesat Atau disesatkan oleh orang Sebab sesatkan karena diri sendiri bisa Karena sombongnya gak mau belajar tersesat ya Atau belajar salah guru Tersesat Dua-duanya berbahaya Tersesat dengan dirinya sendiri juga gak benar Disesatkan oleh orang lain juga gak benar Maka doanya halus lengkap Ya Allah jauhkan aku dari tersesat Atau disesatkan orang lain o Atau terpleset dalam kesalahan Dengan diriku sendiri Atau Dijerumuskan orang ke dalam Kesalahan Yang pertama karena mungkin bodohnya kita Sehingga kita melakukan keharoman Dan ini yang banyak Sebab orang awam di masyarakat kita Di kota kita Itu di saat melakukan keharoman Bukan karena melanggar Allah Menentang Allah Bukan karena niat melanggar Allah Bukan karena menantang Allah Tapi karena Tidak mengerti Banyak yang demikian itu Maka para ulama harus lebih santun kepada mereka-mereka. Cara berdakwahnya beda dengan kepada santri. Kalau santri salah langsung strap kan? begitu biasanya guru. Makanya ustadz kalau dengan santri agak beda. Kerasnya lain. Karena dia ngaji. Ngaji kok masih salah? Hukumannya keras. Tapi kalau orang awam memang mereka jarang ngaji. Jadi mereka melanggar Allah itu karena mereka belum tahu. Nah ini azilla. Az terpleset karena kebodohannya. Dan kami ini, aku berlindung kepadamu ya Allah Anuzal, jangan sampai aku diplesetkan sama orang sehingga masuk dalam kesalahan, dicerumuskan, diajak, ayo ikut yuk, kemana? Ayo lah ikutlah sekali-kali lah. Kalau memang kita dijaga oleh Allah, enggak berangkat tuh Tapi kalau enggak dijaga oleh Allah, akhirnya berangkat mabuk bareng ke bawah. Oh ayat aku berlindung ya Allah dari aku berbuat dalem, masya Allah. Kenapa kau tidak? didahulukan berbuat dolim Sebab berbuat dolim itu ngeri Dosanya gede Ya Allah jauhkan aku dari berbuat dolim A'udlama Atau didolimi Yang pertama adalah kita minta agar kita tidak dolim Sebab kalau kita Seandainya pilihannya hanya cuman dua Enak dolim atau enak didolimi Pilihannya dua Jawabnya adalah kami milih yang ketiga tidak didolimi, tidak mendolimi Cuma kalau pilihannya dua Lebih enak didolimi daripada dolim Kalau dolim itu langsung pabrik dosa itu Tapi kalau didolimi itu pabrik pahala Cuma berat ya, tidak mau ya kita Pengennya tidak dolim, tidak didolimi Iman kita itu iman lemah ya Adalah kalau orang didolimi itu Adalah doanya dikabul Jaminannya adalah tempat mulia Surga, segala macam Tapi pada takut didolimi ya maka ini dia, sampai yang pertama kali diminta adalah, aku berlindung dari berbuat dolim bahkan dalam hadis nabi unsuril dolimah tolonglah orang yang berbuat dolim, kemudian al-madlum baru yang didolimi, kalau ada orang dolim sama didolimi mana yang lebih dulu harus ditolong yang mendolimi salah, bu. karena gedean yang mendolimi, kalau yang didolimi itu pahala Untolong yang mendolimi Angkat dia pinggirkan Jangan sampai mengukuli orang Diingatkan jangan pak, jangan ulang lagi Itu dosa, enggak benar ya Nabi Muhammad ingatkan Tolong dulu orang yang mendolimi Sebab dolimi dosa gede Sebetulnya strategi ini bener bu Kalau ada orang berantem Yang satu jahat, yang satu baik Yang dipegang yang mana Yang jahat kalau yang baik tambah enak dipukulin Nanti begitu loh Logikanya kan gitu, kalau anda melerai, melerai orang berantem Yang satu orang baik, ngalah Yang satu jahat, mana yang dipegang? Yang jahat, kalau dipegang Yang baik, tambah enak hmm, dapat nih ya Jadi yang dolem dulu ditolong, pegang Jangan sampai dia mukul lagi Yang jelas ya, itu pendidikan Rasulullah, kedoliman ngeri jadi maka jangan sampai dolim An azlim Dari berbuat dolim Ya Allah aku berlindung Jauhkan aku dari berbuat dolim Au odlam Atau didolimi Au ajhal Ajhal ini Berbuat bodoh Berbuat bodoh ini adalah Melakukan satu kurang lebih dengan sebelumnya. Melakukan kesalahan dengan kebodohannya. Dia melakukan satu tindak kesalahan dengan kebodohannya. Sehingga dia bodoh dengan kebaikan, gak sholat. Bodoh dengan pencurian, lalu dia mencuri. Gak ngerti kalau itu dosa, bodoh. Ayo jahal alaiya atau ada orang menjurumuskan aku sehingga aku masuk dalam pekerjaan bodoh, bodoh-bodohi orang, dibodoh-bodohin sama orang lain tu, tu nggak apa, apa itu. Nah, nah kita tidak ingin dibodoh-bodohin semacam itu. Kita minta perlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dibodoh-bodohi oleh orang yang katanya pinter. Sekarang ada agida-agida sesat, pikiran-pikiran itu kan pikiran ini membodoh-bodohi kita. Makanya kalau doa ini salah selamat dari Islam liberal itu. Islam liberal tuh bodong-bodoh itu terus itu. Kayaknya pinter, kayaknya ini Islam lebih maju, Islam lebih hebat. Padahal itu paling goblok itu. Karena apa? Merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad. Sebab paling bodohnya manusia adalah di saat mereka tidak kenal Allah. Dan paling pandainya orang biarpun ibu itu goblok, paling pandainya orang kalau kenal Allah. Ini istimewa. Jadi namanya kenal Allah gelarnya wali al-arif billah, ibu-ibu di kampung masya Allah, ilmunya tidak banyak, tapi kenal Allah, sehingga kalau kenal Allah lihat, maksiat takut, utang tidak dibayar, apalagi sama suami baik. Sholat rajin. Nih lihat, biarpun dia tidak, tidak punya ilmu tapi kenal Allah, maka dia sangat alim. Sebab ilmu yang paling penting ilmu kenal Allah dan kenal Nabi Muhammad. Makanya paling bodoh dan gobloknya orang adalah di saat tidak kenal Allah dan tidak kenal Nabi Muhammad. Ciri orangnya tidak kenal Allah dan tidak kenal Nabi Muhammad merendahkan syariat Nabi Muhammad. Maka orang yang merendahkan syariat Nabi Muhammad paling gobloknya orang. Dalam contoh ini adalah Islam liberal. Itu merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Islam Liberal? bu? Ibu tidak tahu lebih bagus. Ini hanya bagi ini, para pendengar dan lain-lain. Karena radio ini adalah di relay beberapa radio, SN, di antaranya adalah dari USN, di Pontang, kemudian juga ada di Balikpapan, Suara Santri, dan juga radio Mamba Usulihin yang ada di Gresik dan radioku dan juga nanti ada Radio Wadi FM, dan juga beberapa radio yang relay, yang kami tidak bisa menyebut satu persatu pengajian ini. Ini adalah untuk orang yang tahu apa itu liberal. Baik. Hadis sahih hadis ini hadis sahih rawahu Abu Daud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmizi dan Imam Termidi wa ghairuhuma dan yang lain sebagainya dan yang lain dari keduanya bi asanida sahihatin dengan sanad yang sahih Qala at dan Imam Birdiwid, Imam Tirmizi berkata, hadis Hasan Sahih hadis ini Hasan Sahih wa hadza Abi Dawud dan lafat yang disebut tadi dari Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu. Jadi perlu kita doa, Bismillahirrahmanirrahim, doanya tadi Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah. Allahumma inni a'udubika an Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw adlima aw uzalla aw ajhala aw yujhal 'alayya itu adalah salah satu doa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sini saja insyaallah bil berkah ini ya. dua hadis dua, dua saja daripada empat hadis dan enam hadis artinya kita sudah mendengar 6 dari omongan Nabi Muhammad ini macam dia macamnya Nabi Muhammad jadi persoek bayang Nabi Muhammad bersabda Nabi Muhammad berkata Nabi Muhammad bersabda insyaallah menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan dengan tanya jawab barangkali ada hal yang mau ditanyakan Allah taala bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai peristiwa Itu siapa yang dijolimi dan yang Apakah siapa yang dijolimi dan siapa yang menjolimi? Saya ingin mendakwa pihak yang teramat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didaktirkan oleh Allah itu jelek sungguh khatibah Kalau begitu Apa fungsinya doa Dan apa fungsinya kita ibadah Dan bagaimana perhitungan Nampil akhirnya itu Yang kedua bertanya tentang musik Menurut saya bagaimana itu Musik, alat musik Bukunya, dan apa-apa yang dibolehkan oleh Islam Karena di radio juga Masih ada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih kita sanggup bagi orang yang sudah siap dan bacaan kita surat al-Imran. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih tanya Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu Untuk dulu ya, tapi masih berapa hari Sudah berdiri, terus kita Berbanding, uh, terus berapa hari Keluar lagi, bagaimana kita kalau yang seperti dikatakan Buya tadi, makasih, Assalamualaikum Sebelumnya Bisa jadi Tanjung Kriok ya Itu makamnya seorang walillah Seorang walisar Dan yang membela adalah Allah sendiri, Allah yang akan membela Umat itu hanya kebunan bahasanya itu kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ada kebetulan kita kena berkenaan yang beliau juga ada pengamat. Ada di balik berita yang tidak diberitakan. Sebelum masalah mana yang dolim dan mana yang didolimi. Di balik berita yang diberitakan adalah dan ini riwayat bisa dinukil, bahwa di saat orang-orang yang berusaha untuk menyakiti Pembela makam wali tersebut Al-Haddad Itu ternyata orang-orang dolim tadi Seperti melihat Sesuatu, ada pasukan berkuda dan sebagainya Jadi mereka tiba-tiba mundur Bayangkan jumlah yang mereka sudah persiapkan Ternyata mereka serta-merta Mengalami kegagalan Dan ini kalau dilanjutkan akan menimpa musibah Kepada orang-orang dolim tersebut Karena ini menadliwalian fakot adentulahu bilhab. Kalau menyakiti para kekasih Allah ini, nantang Allah Itu langsung ngajak perang dengan Allah Allah yang ngurusi ini. Dan kenyataannya seperti itu lihat. Kalau seandainya SBY saja, mungkin ingin dengar Pak SBY. Kalau dia tidak segera turun tangan, jatuh esok hari itu, mati mungkin atau yang lain-lainnya. Karena ini kekasih Allah. Dan paham, para pembesar-pembesar itu -pembesar ngerti. Mulai zamannya Pak Hartop pada ini ngerti. Kalau sudah tempat-tempat karomah, tempat tempat keramat, jangan diganggu. Rugi nanti. Lihat, nanti akan datang musibah kepada itu semuanya. Kemudian dari sisi hukum, adalah kuburan orang muslim itu, selagi itu di tempat kalak mubah, atau tempat yang mubah, milik umum, milik pemerintah, atau itu milik umum, ya. kalau sudah dimiliknya, Bapak, ibu itu milik pribadi. Kalau ada orang mengkubur di tempatnya Anda, maka itu Anda berhak untuk mengeluarkannya, membongkar dan mengeluarkannya. Tapi kalau sudah di tempat mubah dan itu sudah ada silsilah dalam riwayat, itu adalah milik umum. Ya, kalau sudah sesuatu itu milik umum, itu adalah haram kita itu jangankan kok membongkarnya seperti itu, menginjak di atasnya saja sudah haram. Abalik sampai memporak porandakan. Hukumnya seperti itu. Kemudian di balik itu ada pengakuan, karena sudah dijual ke sana sini sana sini, harus kita tanyakan siapa yang menjual dan siapa yang menerima duitnya. Kan harus begitu. Karena ini dari dulu ya. Adapun masalah orang membuat sertifikat baru penjahat macam-macam ini, yang jelas ini adalah orang yang membuka dakwah di tempat tersebut dengan masya Allah ilmu beliau, dengan karomah beliau, kehusuan beliau, sehingga orang banyak tobat di situ itu. Maka ini adalah kedoliman yang dilakukan oleh orang yang membongkarnya Jelas itu Mereka adalah dolim Adapun yang di media Masya Allah Media itu adalah yang penting ramai Mana kebenarannya mereka tidak akan menyebutkan Mana yang sesungguhnya yang benar Apalagi kalau sudah berurutan dengan Islam Itu lihat Masya Allah Di expose nanti di tempat-tempat lain Kita kasus masalah uh, Kelompok Manusia-manusia liberal Di saat benturan dengan orang Islam yang benar Waktu di Monas waktu itu Itu di Amerika Kata kemarin Kemudian kita teman orang yang Seorang ustadz yang di Amerika Pernah dakwah di Amerika lama karena pertemuan kemarin itu Beliau bercerita Berita itu Diberitakan di Amerika hampir setiap hari Dimuat lalu ada komentarnya Inilah Islam Selalu membuat keributan di kalangan mereka. Inilah Islam berantem. Darah-darah itu di disotting. Ini lihat, ini tidak mustahil. Kasus kemarin akan diekspos di tempat lain. Kita tidak punya media. Makanya wajib kita itu punya media Islam. Makanya doakan televisi Islam segera muncul. Kalau ada televisi Islam, kita ekspos berita-berita itu. Kita panggil orang-orang yang ketakutan karena melihat orang pasukan berjubah dan sebagainya. Kita sepanggil. Tapi tidak pernah itu disebut. Karena itu tidak menguntungkan televisi yang menguntungkan adalah Ini nanti yang mem, mem, mem, menimbulkan kasus Semakin panjang, masuk mahkamah, ribut Segala macam ya Ini adalah hal-hal yang disenangi oleh media-media Karena medianya adalah memang miliknya orang Islam Banyak miliknya orang Islam Tapi ditangani juga oleh orang yang penting dapat duit Sehingga Tuhan mereka adalah rating Kemudian nabinya adalah iklan Itu yang bermasalah eh, Itu adalah masalah berita Itulah men, men, men, jadi Uh, namanya media itu, oh luar, luar biasa. Tempat bohong yang paling mudah dipercaya. apalagi dengan kasus, oh di TV setiap hari tayangkan begini, begini, begini. Mana balik itu semuanya, kisah yang sesungguhnya. Makanya jangan terlalu percaya dengan berita-berita semacam itu. Berita-berita semacam itu, banyak berita-berita yang sungguh mereka itu adalah berita yang betul-betul menyesatkan karena ditulis oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kemudian kemarin kita duduk dengan orang-orang yang betul-betul pengamat dan sampai di tempat itu dan mereka juga menyaksikan orang-orang yang pada ketakutan dan bertanya kepada orang-orang yang memang saat itu sakit. Mereka menyesal dan ingin tidak akan berani lagi mengganggu kuburan itu. akan Tapi ini tidak pernah diekspos. Tapi kenyataan, kalau ada yang datang ke sana Akan menemukan jawaban ini semuanya Ini menunjukkan bahwa ya, yang dolim adalah Juga dari pemendanya itu Kenapa kok tidak bijak menangani ini semuanya Baik, Baik. kemudian setelah itu Pertanyaan masalah uh, Rukun iman Masalah kodok kodar Benar, ini seling ditanyakan di sini Masalah kodok kodar Kita harus iman atan kodok kodar Kodok kodar itu apa sih? Kodok kodar itu adalah ilmu Allah Tentang apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi saat ini artinya Allah tahu apa yang terjadi Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah juga tahu apa yang telah terjadi maksudnya qadok qadar ini berkenaan dengan ilmu Allah, Allah itu tahu panjenengan punya anak berapa, cucu berapa itu tahu biarpun sekarang belum menikah Anda belum menikah, tapi Allah tahu berapa anak Perusahaan yang anda pegang Allah tahu Rezekinya sampai berapa Allah tahu, semuanya tahu itu kodok-kodar Dan perlu kita pisah Di saat kita berbicara tentang takdir Kita percaya kodok-kodar Maknanya percaya bahwasanya Allah itu tahu Kayak kiamat kapan, bukan kita yang Mereka-reka 2012, bukan itu Allah yang tahu semua Dan kita diberi oleh tahu Beritahu oleh Allah itu sedikit dari apa yang Diketahui oleh Allah Ya kita tahu nih, ini rembulan, ini matahari Ini kecil sekali Tapi ketahuilah lah bahasanya Yang namanya kodok kodar itu adalah ilmu Allah Terhadap apa yang akan terjadi Dan yang sedang terjadi dan yang telah terjadi Ini kodok kodar Kemudian masalah takdir ketentuan Allah Ini beda ya Ketentuan Allah, Allah menjadikan si A ah ahli surga si A ah mati husnul khotimah Ini adalah ketentuan Allah Dan ini tidak boleh, tidak ada campur tangannya Hamba juga Ilmu Allah Sama Allah tahu Maha tahu Dan masalah ketentuan ini Allah juga Jadi si A Ditakdirkan oleh Allah Mati dalam keadaan Husnul khotimah Si A Dalam keadaan Mati Su'ul khotimah Ini adalah ketentuan Dan Allah sudah tahu Kalau si A ini Bakal mati dalam keadaan baik Si B mati dalam keadaan jahat Itu Allah tahu Siapa yang tahu? Ibu bapak tahu atau tidak? Makanya kalau tidak tahu Jangan sok Nah, ini permasalahannya hamba ini sok tahu lalu berkata, kalau memang saya orang ahli husnul khotimah biarpun saya zina mabuk nanti kan husnul khotimah Siapa yang ngasih tahu kalau kamu husnul khotimah Nah, ini kita kalau sudah bergaya Tuhan, ini biasanya permasalahannya seperti ini. Kita bukan Tuhan yang tahu ungkasan kita seperti apa. Jangankan ungkasan kita, Ibu abis ini mau sarapan atau enggak kira-kira. Semoga bisa sarapan semuanya ya. Yang enggak puasa ya. Kadang-kadang sudah disiapkan sarapan enak dan sebagainya Ya Allah, tak tanya apa Sakit, tidak bisa makan Ya, tidak ya. ya. tahu itu Sate disiapin, Masya Allah, saking lahapnya duri apa cunduknya masuk tenggaraan rumah sakit Ada, Ada orang cerita Nak kita mau makan Daging ayam, ayam itu kan daging Yang jarang berduri ya. ya Namanya memang oleh Allah mau dihalangi makan nekmat Itu rupanya tulangnya ketelan Nusuk di tenggaraan, harus operasi Gak tahu itu semuanya Kalau tahu gak bakal makan ayam itu orang ya Jangan sok tahu Kenapa karena tidak makan ayam Takut ketusuk tenggorokanku Hmm dimakan yang lainnya Jadi orang, orang jangan sok tahu tentang Takdir Nah karena takdir itu hanya Allah yang tahu Ketentuan Allah itu hanya Allah yang tahu Maka kita gunakan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita Ibu kalau mau pulang yang kesendang ke arah sana ke arah sini Ke arah kiri kanan ya kalau ada ibu mau pulang kemana ke Sendang tak tanya ke arah ke, ke arah uh, Mentoya kira-kira orang apa bu itu gila ya kan Di, oleh Allah dikasih yang namanya akal tidak boleh berkata kalau memang takdir saya sampai rumah saya biarpun aku ke arah Mentoya pasti aku nyampe ke rumahku ya bu memang benar nanti yang nyari ibu anak-anak ibu, ibu karena ibu sakit jadi orang diberi oleh Allah akal ini wahadainah ada jalan ini jalan surga jalan neraka ini jalan surga ibadah dan Allah itu membuat namanya sunnah sunnatullah ini kita patuhi sunnatullah orang itu Allah bisa mengenyangkan siapa saja kan bisa atau tidak tanpa makan pun bisa Allah menjadikan orang kenyang bisa atau tidak tapi Allah membuat sunnah cara yang bisa diikuti oleh kita dengan cara kita makan Coba ibu lagi lapar-laparnya, di depannya ada sate plus bakso plus nasi jamblang. Kemudian ibu sok tahu tentang takdir Dan sambil berkata Allah Maha Kuasa Biarpun saya tidak menggerakkan tanganku, kalau memang aku harus kenyang kan pasti kenyang Ya ada ndak? Urusan makanan enggak ada tapi urusan amal ibadah banyak orang yang macam-macam Urusan makanan enggak ada Wah takut kalah sama teman saya nanti Urusan makanan Tapi urusan ibadah Lalu berkata Kalau memang saya ahli surga Biarpun saya maksiat Kan nanti khusnul khutimah musibah. Kalau ditanya Ngapain kamu kok ah, Bermaksiat Ya takdir Allah Terus gimana nanti Kalau memang saya ahli surga Kan nanti pasti saya tobat sendiri Subhanallah Nah ini kalau ada orang sok main takdir, ini kenapa? Takdir Allah, takdir Allah Oh ya baik, ambilkan palu Jidatnya, kenapa kau pukul aku? Takdir Allah Selesai so, ya Jadi sebetulnya permasalahannya adalah Kalau kita sok tahu tentang takdir Maka kita akan seperti itu Akhirnya, nanti yang penting Husnul Khatimah Ya penting Husnul Khatimah Tapi Husnul Khatimahkah jalurnya jelas ya? Sholat, ibadah Rajin di majelis taklim dan sebagainya Biarpun yang di majelis taklim Belum tentu lolos, tapi jalannya itu Nggak lolosnya kan kita nggak tahu Ibu, semoga selamat semuanya Yang rumahnya kesendang mau pulang kesendang Bener kan? Tapi nyampe rumah atau betul? Tidak Belum tentu ya Biarpun meniti jalan yang benar Kadang-kadang masalah eh, Sakit perut di situ jatuh atau ketemu anak santri harus bawa ke rumah sakit Lu kok cerpai kiri, ngapain? Cara beda kan? Jadi yang meniti jalan benar pun Belum tentu sampai ke tujuh wanya. Wanya. Tapi Orang kan tidak tahu Bakal nyampe atau tidak Tapi harapannya nyampe Maka Allah memberikan akal kepada kita Ini lo jalan ibu, kalau pulang Dan semuanya orang faham ini Kalau ibu mau pulang, ya terus Kenapa ibu pakai sepeda motor? Biar cepat pulang ya Mobil, iya Tidak usah Biarpun saya pejam mata Kalau memang takdir saya pulang ke rumah Ya pulang ke rumah Ngerepot anak pondok nanti tuh, <tuh> Jadi harus ada diberi oleh Allah akal Usaha Namanya sunnatullah Harus kita patuhi Ini adalah kalau kita bicara masalah takdir Ibaratnya begini loh ya Kita gambarkan Kalau kita melihat apa yang kita lakukan Itu seperti kita melihat sebuah cerita Allah sutradaranya Ada sebuah film perjuangan film Islam Misalnya kita tuh menjalani sehingga dalam menjalani hidup deg-degan ya. Takut ya Allah ya Allah, padahal anak kita selamat kan? Anak nyebrang. Allah! Nyebrang jalan ya. Kaget kan? Allah sudah tahu selamat, mobilnya direm nanti. Allah tahu kitanya deg-degan. Mobil ya. Coba kalau kita tahu anak kita bakal selamat, deg-degan enggak? Ya enggak. Kenapa harus dekat? Karena gak tahu. Lah itulah, semuanya kasus kayak begitu. Kayak nonton film begitu loh. Ini Masalah takdir ini pelik ya. Jangan orang yang takdir. Ibu kalau nonton film islami, sebuah pejuang. Ada seorang laki-laki yang dia ahli berjuang, berbakti ke orang tuanya, nyantuni, fakir, miskin, dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba ada yang benci ke dia. Suatu ketika, sang anak muda ini dalam sebuah cerita itu, ingin memberikan pertolongan seorang yatim yang kelaparan. Membawa sefungkus nasi. Karena anak yatim ini lingkungannya orang yang tidak baik, Akhirnya dengan menyelinap pelan-pelan, rupanya ada orang jahat yang melihat. Orang jahat ini adalah marah. Wah, ini jangan ditolong anak yatim ini. Yang menolong anak yatim ini akan aku bunuh. Tiba-tiba sang jagoan sang anak sekolah ini dikuntit oleh penjahat. Dan di saat penjahat mau melepaskan pedang, ab, apa kata ibu? Allah oh, jangan, itu ya. ya, Allah. Kata saudara darah, tenang, tak mati itu selamat ini. Ya karena kita tidak tahu makanya kita deg-degan ya begitulah meng, kita menjalani hidup tuh kayak begitu jangan sok tahu akan apa yang terjadi husnul khotimah ini ini akan tapi inilah kullun muyassarun lima khuliqalah semua dari kita akan dibudahkan oleh Allah akan jadi apa nanti kalau ahli surga itu ngaji gampang mau buat maksiat susah mau zina motor macet mau nyuri orang enggak sepi-sepi itu karena Allah cinta ahli surga tapi kalau sudah ahli neraka, masya Allah sudah segerbu sehat, kaya raya, maksiat jalannya, yang lain ketangkep dia selamat. Ini, ini memang karena Allah tidak cinta. Kudunias saruni ma kulikalah, jadi ada jalurnya. Itu masalah takdir dan masalah kodok-kodar itu saja. Kemudian masalah hukum musik adalah. Kalau ada orang bertanya pendapat kami, wah ini tidak bisa menjawab Kita hanya menukil perkataan para ulama, Imam Wazali mengisyaratkan dalam ihyaknya Untuk memahami masalah adab bersama, masalah bagaimana sesuatu yang kita dengar Itu seperti apa, beliau memberikan isyarat cara menjawab yang jitu ya Kalau kita berbicara tentang alat musik tidak cukup mengatakan halal, haram begitu saja Alat musik itu biasanya kan lagu-lagu itu kan Bukan alatnya saja, bukan lagunya saja. Jadi lagu yang dikabung dengan alat musik, maka harus kita bicarakan lima hal. Satu, Hukumnya yang menyandungkan syair itu kayak apa? Boleh tidak menyandungkan syair? Kita kembali kepada zaman Nabi. Ternyata pada zaman Nabi ada menyandungkan syair. Bahkan Nabi Muhammad punya penyair khusus yang bernama Hasan bin Thabit. Jadi menyandungkan syair adalah boleh, asalkan syair yang benar. Kalau syair corok, haram ya. Berarti kalau sairnya benar Menyenandungkan sair adalah boleh Ini satu Yang kedua adalah Siapa yang menyenandungkannya Lihat Siapa ini yang menyenandungkannya Lagunya kosita Bagus kan Sair-sair pujian kepada Nabi Muhammad Tapi yang menyenandungkan perempuan ganjen Di depan seribu laki-laki Gimana kira-kira Lenggot-lenggot Lagunya mendayu-dayu Desah-desah Solawatan Ayo Lihat, ternyata Siapa yang menyandungkan ini Juga harus ditanya Kalau seorang anak putri menyandungkan kos di depan anak putri Atau kalau seorang anak harus ditanya Orang lain dengan suara yang kompak tanpa harus tampak cilas Apalagi yang menyesal desa tanpa-tampak itu semuanya Masih ada sifat-sifat terhormat Ini lain, berbeda dengan ini Suaranya desa-desa Apalagi lagunya jorok, suaranya desa-desa Haramnya sudah di sini sebelum ada musiknya sudah haram kan Kemudian siapa, siapa yang menyandungkannya kapan, kapan waktunya? Hmm Orang lagi Jum'atan Orang lagi Jum'atan Menyenandungkan Khosidah Nganggu Jum'atan atau tidak? Ya enggak benar Orang lagi tidur khosidahan atau sholawatan? Enggak boleh Jangan kan sholat baca Al-Quran, ganggu orang tidur, tidak boleh Tempatnya di mana? Tempatnya itu harus tempat yang seperti apa Kira-kira menyenandungkan ini? Sholawatan Di mana membaca sholawat? Ada klub pemabuk Ya salah Gimana Tidak perlu bu? Diselai dengan salawat Malah menghina Rasulullah itu kan? Ya, ya empat, empat ya. ya Pertama apa tadi Hukum menyenandungkan lagu Kayak apa Jadi kalau sudah terkumpul Empat ini Lagunya baik Kemudian yang menyenandungkan Adalah benar Caranya beradab Cara beradab ini oh, Banyak pembahasannya Kalau perempuan dengan perempuan Masalah baju Wajar saja dia pun bajunya-bajunya gak macem-macem bajunya bajunya nggak macam-macam, bajunya macam-macam. Kalau perempuan dengan perempuan kan auratnya hanya antara pusat dengan lutut. Kalau sudah keluar ke laki-laki masalah lain. Kemudian sudah benar yang menyandungkannya sah secara syariat, bapak-bapak menyandungkan syair indah di depan bapak-bapak dengan para wanita pun asalkan ada dengan lagu-lagu yang wajar, normal, tidak membangkitkan syahwat. Kemudian tempatnya benar, waktunya benar, baru nanti kita berbicara masalah hukumnya Allah. Alat musik pembahasan sendiri. Makanya kalau berbicara tentang ini, tidak boleh orang berbicara langsung, oh halal, haram. Ada pun alat musik, tidak ada hadis yang sahih berkenaan dengan alat musik, kecuali yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, rahimahul ta'ala, saya ati ala ummati yuhillun al-hirra wal-khamra wal-ma'azib, akan datang suatu ketika, kaumku, umatku itu menghalalkan yang namanya haro, homer, dan yang menghalalkan namanya zina, dan yang menghalalkan namanya Ma'azif Kalau Khomer itu jelas haram ya Betul ya bu Kalau ada orang yang menghalalkan Khomer Jelas keluar dari Islam Karena sudah ada pelarangannya wal Itu ada dalam Al-Quran Kemudian zina halal atau haram? Haram Kalau ada orang menghalalkan zina Keluar dari Islam Selesai. Ya. Tapi ma'azif nah ini makanya ulama di sini agak lega maazif itu adalah sesuatu yang melalaikan alat-alat yang melalaikan itu maazif sebagian menafsiri alatul lahwi alat yang melalaikan ini disebut oleh rasulullah ada umatku menghalalkan alat maazif sementara belum ada hal yang melarangnya nabi muhammad belum pernah melarangnya tiba-tiba ada hadis yang semacam ini apakah ini bisa dikatakan haram mutlak atau bagaimana Maka ulama mengatakan, ya sama hukumnya adalah diikutkan yang sebelumnya Yaitu haram Sebagian mengatakan, ya tidak bisa Tapi kebanyakan mengatakan, hukumnya, alat-alat yang melalaikan itu sama hukumnya dengan sebelumnya Yaitu haram, tidak boleh Cuma setelah itu ada pertanyaannya, maazib itu kayak apa sih? Alat-alat yang melalaikan itu kayak apa? Dan kemudian ulama mencari, kenapa kok diharamkan? Kita tidak usah mengarang bergaya berijtihad. Tanya adapala ulama. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami setelah menyebutkan ma'azib itu alat-alat yang melalaikan, lalu mereka menyebutkan, kenapa alat-alat itu kok diharamkan Dijauh oleh Ibnu Hajar Al-Haytami? Karena itu semua adalah dakul fusaki kebiasaannya orang-orang fasik. Jadi sebab diharamkannya karena alat-alat itu menjadi ciri khasnya orang fasik. Artinya semua alat yang kalau diperdengarkan menjadi ciri khasnya orang fasik. Orang fasik itu orang ahli maksiat, mabuk dan zina, maka itu hukumnya haram karena umumnya yang menggunakan musik pada saat itu adalah orang-orang pezina dan mabuk. Apakah semua alat musik diharamkan? Ternyata di sini ada berkenan Nabi Muhammad mengizinkan kerbana. Ada seruling yang diperkenankan Dan itu semuanya juga termasuk Allah Tullahi yang melalaikan Ternyata ada beberapa alat yang oleh Nabi Muhammad juga diperkenankan Artinya akhormat ini tidak kepada semuanya Ada pengecualannya Bakal ada tiga hal Lahbu lalai itu boleh Apa itu? Mudaba'atul mar'ati Seorang suami mencumbui istri Itu biarpun melalaikan Itu boleh Darbul khail Berlatih kuda untuk perang Itu kan lalai Itu boleh Latihan melempar panah, tombak itu juga diperkenankan Itu kan melalaikan Jadi ternyata tidak semua yang melalaikan itu diharamkan Jadi kalau ada sesuatu yang sekilas seperti melalaikan Asalkan tidak melalaikan kita untuk ibadah Maka itu ada sebagian hal-hal yang melalaikan itu diperkenankan Maka dari itu ada celah Untuk kita itu sedikit lebih lentur kepada orang yang senang musik Seneng musik, musik kayak apa? Musiknya siapa ini? Kalau sudah ini musiknya orang yang mabuk, tidak pernah sholat, jelas mutlak haram. Karena kita termasuk mendukung hidupnya orang-orang yang tidak sholat. Dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Tapi kalau urusannya adalah rebana, nasyid-nasyid islami, rebana-rebana yang dikumandangkan dengan suara yang indah, sopan, maka ini ada celah. Selesai. Kalau rebana mutlak halal dengan nasid adalah halal. Disenandungkan dimanapun adalah boleh asalkan tempatnya adalah benar dan waktunya tepat. Kemudian permasalahannya adalah musik religi. Musik yang menjadi tradisinya orang fasik biasanya musik ini untuk orang-orang yang mabuk musik rock pop segala macamnya. Ini adalah musik yang biasanya disenandungkan di tempat di bar-bar untuk orang mabuk. Tapi ingin dirubah menjadi musik religi apa boleh? Maka jawabnya tidak bisa mutlak Kita katakan boleh Juga tidak bisa mutlak kita katakan tidak Tetapi itu adalah masa peralihan Masa peralihan itu Masa dakwah Kalau kita menghentikan Orang yang suka musik Roll and rock, ya apa itu Musik-musik Rock kemudian musik-musik pop Yang Membangkitkan syahwat Kalau kita hentikan Lalu suruh mendengarkan rebana mungkin berat dan susah Maka cara yang paling bagus adalah Maka yang paling tepat adalah Kita harus paham makna Pindah Jadi musik islami rebana kosidah Kosidah itu yang islami benar Kemudian musik, ada musiknya kebiasaannya orang fasek, ya, musik rock yang ngaco, penyanyinya adalah orang kaf, orang yang tidak sholat dan sebagainya. Ini tidak boleh. Tapi kita perlu dipindah. Anak-anak muda ini harus kita pindah. Caranya adalah menghadirkan musik-musik religi. Jadi musik-musik religi ini termasuk di dalam jembatan. Maksudnya apa? Itu ibu bapak untuk memindah anak-anak kita kepada musik islami. Tapi tidak boleh berhenti di sini. Radio kita ada lagu-lagu semacam itu. Tapi kita tidak ingin para ibu bapak jadi hobi dengan itu semuanya. Yang kita inginkan nanti menjadi ahli kosidah. Jadi ini jembatan yang harus kita lewati, tapi bukan tujuan. Kita tahu jembatan ya. Kita tahu itu adalah jembatan masa peralihan. Kalau diputus langsung tidak mungkin. Tidak akan ada yang dengar. Tidak ada orang yang mau berat anak-anak muda. Minimal sudahlah ditre, dirad, apa, di mobilnya Daripada musuh yang dar-dar-dar Sudah lumayan ada nasib-nasib Pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti perlahan akhirnya pengen hadir ke pengajian Setelah itu adalah Kembali kepada nasib islami Intinya apa? Kalau sudah orang soleh, orang baik Tidak ada perlunya dengar nasib-nasib Cobalah ada ustad alim soleh Berjubah imamah, suka nangis Dengar lagu Kira-kira pantas atau tidak? Ya sudah paham semua orang ya Jadi ada tingkatan masing-masing Dan kita tempatkan tempatan kita semacam itu Jadi intinya musik ini harus sedikit lentur Kalau sudah musik menjadi kebiasaannya orang fasik, Maka itu adalah sama sekali tidak diperkenankan Kita ikuti orang itu Jangan sampai orang merasa berat Haram-haram iya Kita tidak mengatakan ini harus musik religi Itu harus kita hadirkan Itu musik yang halal mutlak Tidak Itu adalah jembatan masa peralihan Bandingannya adalah dengan musik rock Mana lebih bagus? Religi tapi apa religi itu impian kita? Bukan, kita ingin memindah orang untuk solawatan Membaca nasid yang khusus, murni Itu saja sebetulnya Tapi untuk memindah gak gampang Karena anak muda bayangkan Masya Allah, Kita harus kreatif membuat nasid-nasid yang religi ini Untuk memindah umat Ini adalah masalah panjang Sebetulnya pertanyaannya ini Butuh waktu kalau masalah ini Takut orang salah paham Dan kita juga tidak boleh uh, apa namanya Membendung begitu saja Kalau kita henti bendung Jangan haram, mutlak musik haram Akhirnya orang apa? Ya tidak pilah-pilah ya Yang penting siapa? Wah repot semuanya haram semuanya enggak boleh ya Sehingga perlu kalau ada banding banjar apa bandang banjir Itu bagaimana? Kalau ada banjir suut, Begitu Sebaiknya apa? Jangan dihentikan total Kalau kita mencoba menghentikan Kita akan berantem dengan anak muda Di rumah sendiri pun kita akan berantem Lalu kita pulang ke rumah Kita bakari musik-musik rock anak-anak kita tidak disapa sama anak kita Tidak didengar lagi omongan kita Tapi kalau ada banjir Jangan membuat bendungan saat itu Sudah terlambat Bendungan itu dari dulu ya Sebelum adanya hujan Kalau sudah terlanjur banjir Membuat aliran air Aliran air itu apa? Ya sudah nak Saya belikan musik religi Akhirnya kan coba dengar Daripada dengar rock religi Diam-diam Musik rocknya kan bakal rusak, dibelikan lagi religi, religi, religi. Itu membuatkan aliran air, jangan terlalu keras. Orang tidak akan baik nanti. Baik kemudian masalah. Uh, bagaimana tadi? Uh, masalah doa atau apa? Oh ya masya Allah. Uh, orang sakit adalah yang penting kita... Paling banyak dengarkan kepada orang sakit adalah kalimat Allah. Kalau sudah sakit ya sekarat adalah kalimat Taibah Allah, Allah, Allah. Talla ilahillah. Secara umum kita perdengarkan kalimat-kalimat yang baik agar hatinya itu rindu untuk itu. Kalau mati dalam keadaan dia rindu untuk mengucapkan itu, orang kali hatinya juga mengucapkan itu Husnul Khutimah. Kemudian dianjurkan mentalkin Allah, Allah, Allah. Kalau bisa la Talla ilahillah. Setelah beliau mengucapkan Allah sudah biarkan. Kalau sudah sekarat mau mati. Artinya kita ingin akhir yang diucapkan adalah Kalimat Allah Kemudian setelah itu apa? Lingkungannya itu adalah lingkungan yang baik Ada sholat, ada ibadah, ada ini Jangan sampai menunggu orang mati sambil nonton sinetron. Waktu lagi ngelirik melihat sinetron mati Bagaimana orang tua kita? Ini durhaka, anak yang durhaka Kemudian masalah had ya Masalah had itu begini ya Ini adalah ceritanya panjang, belum waktunya Ada ilmu had itu tidak lama, tidak gampang Ilmu dua jam sudah beres ada ilmu haid itu 2 jam saja itu sudah beres ya bisa kita selesaikan. Begini Bu, kaidahnya kalau orang haid kemudian berhenti. Itu ada dua pilihan. Ini adalah masalah solusi. Haid itu sebetulnya syaratnya ada 5, orang harus memahami 5 syarat. Tidak boleh kurang dari 12 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari. Harus, tidak harus tidak boleh didahului oleh kelahiran, harus didahului oleh suci 15 hari. Kemudian yang kelima adalah bahwa Hah? Tidak? Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak setelah melahirkan, tidak, tidak, tidak boleh diuliklah kelahiran yang pertama adalah tidak, tidak boleh kurang dari 24 jam, yang kedua tidak, tidak boleh lebih dari 15 hari, yang ketiga adalah harus diulik oleh suci berapa 15 hari, ya? Beli, beli, tidak boleh didahului oleh suci harus didahului oleh suci 15 hari kemudian yang keempat adalah tidak boleh didahului oleh yang namanya kelahiran, sebab kalau didahului kelahiran namanya apa? nifas nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam masalah head, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain, kemudian ada seorang wanita bertanya, saya keluar darah umumnya itu 7 hari Ya? sebelum 7 hari kok berhenti, kayaknya begitu pertanyaannya Sebelum tujuh hari berhenti, sebetulnya itu ada dua pilihan bagi anda Anda tidak wajib mandi sebelum tujuh hari Tidak wajib Karena kebiasaan anda tujuh hari Anda tidak wajib di saat berhenti tiga hari Tidak wajib Tapi karena darah sudah berhenti, maka anda boleh mandi Tapi kalau sudah lewat dari enam tujuh hari Kok berhenti? Anda wajib mandi Karena kebiasaan anda adalah 7 hari Kalau sebelum 7 hari karena sebelum kewajiban Anda boleh mandi Karena berhenti Yang tidak boleh yang kita sebut tadi darah ngucur Anda berhenti 3 hari Anda boleh mandi Lekak setelah mandi 3 hari kemudian Keluar lagi Maka terbukti Anda belum suci Anda mandi kemarin Tidak dosa dimaafkan Karena Anda menduga sudah suci Tidak dosa kalau keluar lagi, Anda masuk bab head lagi. Kalau berhenti, nanti mandi lagi. Tapi ketahuilah, tidak wajib kecuali sudah lewat hari kebiasaannya. Kalau sudah hari ketujuh, kok berhenti, maka wajib mandi. Kalau sudah mandi, kok keluar lagi? Sama, asalkan keluarnya masih di bawah 15 hari, maka darah yang berikutnya itu masih digolongkan darah head, maka harus mandi lagi. Ini sebetulnya adalah gampang ya Asalkan biasanya pakai catatan itu ya Jadi ibu nanti Boleh mandi belum waktunya Gak apa-apa asalkan memang darah bersih Dilihat bersih mandi Kemudian setelah itu digaulih suami juga boleh Gak apa-apa Kalau ternyata darah keluar lagi ya gak dosa Karena gak tahu kalau mau keluar lagi Tapi bu Kalau ibu tidak mandi Hari ketiga kok sudah berhenti kok Tidak mandi Ibu nunggu sampai hari ketujuh, baru hari ketujuh nanti wajib mandinya. Setelah hari ketujuh, kok sampai akhir nggak keluar darah lagi, maka ibu benar-benar sudah suci. So. Si. Tapi ibu harus mengkotok antara hari ketiga sama hari ketujuh. Neng nah, kan repot ya? Ya nggak repot ada kan gunanya. Karena kenapa? Semestinya si ibu itu sudah mandi mulai hari ketiga tadi. Tapi karena ibu masih diberi kesempatan, ibu boleh mandi sampai hari ketujuh barangkali keluar lagi maka ibu ngambil mandi di hari ketujuh maka sebelumnya itu karena terbukti sudah suci maka sebelumnya itu harus diulang kondok sholatnya itu sebenarnya catatannya sangat gampang dan jarang orang punya kejadian semacam itu maka paling enak adalah dengan hati-hati menjaga yaitu ibu kalau sudah bersih langsung saja mandi pun kita setiap hari mandi memangnya ada yang gak pernah mandi dalam setiap hari? Mumpung sudah mandi sambil itu selagi darah sudah berhenti langsung mandi. Kalau keluar lagi ya keluar lagi, tidak apa-apa. Karena kelebihannya adalah kalau anda sudah mandi sebelum waktunya, nanti kalau ternyata darah keluar tidak keluar lagi bebas tidak usah ngulang. Dan kita juga mendapatkan mendekatkan kepada manhaj manhaj madhab madha syafi'i yang kedua namanya kolak itu kol sahab. Kita ikut pendapat yang mu'tamad, tapi ada kemiripan ada kol yang kedua kalau bersih mandi, kalau darah keluar lagi nanti bersih mandi lagi dan itu sah dikauli oleh suami, itu tidak ada masalah. Asalkan mandi dulu, darah berhenti dikauli suami oleh boleh. Itu boleh. Biarpun nanti keluar lagi. Ini saja mungkin masalah head ini adalah panjang lebar. Mohon maaf ini ternyata pertanyaannya banyak. Tolong ini di dikumpulkan di, di ya. Subhanallah nanti kita harus atur waktunya. Kita pengin bahwasanya tajridus sore itu tolong diingatkan, tidak boleh dari lebih dari 15 menit. Kemudian yeah, Muqaddi fikih tidak boleh, boleh lebih, lebih dari 15 menit. Kemudian yeah, sisanya adalah kitab Riyadus Salihin. Yeah, supaya yeah, nanti rapi, tolong diingatkan. Biar nanti ada forum tanya-jawabnya lebih banyak. Ini Masya Allah ada setumpuk tanya-jawab yang tidak kita baca. Tapi terima kasih atas pertanyaan. Ini sama anak-anak diketik. Setelah diketik nanti dijawab melalui tulisan. Mungkin diterbitkan apa dipejutkan dalam bentuk catatan tulisan. Semuanya bisa mengambil fotokopinya dan dibaca. Insya Allah. Ini saja mohon maaf dan mohon doa selalu kepada yang bertanya yang belum bisa dijawab. Ada permintaan doa Haji Asyid Tayyad Muhammad Iqbal Siuti dan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita Al Habib Athaher bin Syah bin Yahya Alwaturkat bin Ahmad Sagaf dan mana. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, berikan kenikmatan di surga terbaik dan menggerak Mudahkan segala urusan kita semuanya Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita Untuk melapangkan, meluaskan tanah kiri kanan bangun pesantren Dan semoga Allah memudahkan kita dalam mendidik para santri Sehingga menjadi anak yang soleh-solehah Dan para jemaah semua dijadikan kekasih-kasih Allah dipilih oleh Allah, hidup indah dalam rumah tangganya Anak yang soleh-solehah -soleh, Berkatir Habib Muhammad Sallallahu Alaihi SAW al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala al Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la tu'adibna, wangsurna wa la tukhdulna, wa afina wa la tumritna, wa kiribna wa la tu'hidna, wa athirna tu'tir alaina, innaka ala kudishyagadir. Allahumma ya Allah. Jauhkan kami Allah dari tersesat atau disesatkan oleh orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat dolim ya Allah. Dan jauhkan kami daripada didolimi. Jauhkan kami, Ya Allah, dari melakukan kesalahan Karena kebodohan kami Dan jauhkan kami dari kesalahan Karena dicerumuskan orang lain, Ya Allah Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah Zaman-zaman rusak, Ya Allah Bermacam-macam informasi masuk ke telinga kami, Allah Baik dari radio dan televisi, Ya Allah Dan kami bingung untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar Mana yang baik dan mana yang tidak baik Karena kelemahan kami, maka kami mohon, Ya Allah Bimbinglah kami, Ya Allah Jangan sampai, Ya Allah, ada yang tertinggal di hati kami yang tidak baik, Ya Allah. Ya Allah, arinal haqqa, haqqa dan tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, Ya Allah. Dan butakan kami kepada kebatilan, sehingga kami tidak akan, Ya Allah, jauhkan kami dari kebatilan, Ya Allah. Sehingga kami tidak akan melakukannya, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami semua, Ya Allah. Dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridomu, Ya Allah. Yang menghantarkan kepada kemuliaan di hadapanmu. Ya Allah, ya Allah. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami semua. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah majlis ini. Dan makmurkanlah rumah tangga semua orang yang hadir di tempat ini. Dan yang mendengar suara ini. Dan yang berjuang di pesantren ini. Dan orang-orang yang bersama mereka semua, ya Allah. Berikan kepada mereka semua segala kemudahan, ya Allah. Dan ya Allah mudahkanlah kami ya Allah kami semua di dalam membina pesantren santri kami semua dan membina anak-anak kami ya Allah mudahkanlah ya Allah kami untuk memperlebar lokasi pesantren ini pembangunan pesantren ya Allah dengan harta yang halal yang bersih ya Allah oleh orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan jauhkan dari harta yang tidak bersih ya Allah sungguh Engkau Maha Kuasa Engkau Maha Kuasa ya Allah dan jadikanlah kami orang-orang yang saling mencintai karenamu ya Allah saling menghormati karenamu suami istri yang semakin hari semakin saling mencintai karenamu yang belum menikah ya Allah jagalah kehormatan mereka dan kami semua jagalah kehormatan kami ya Allah Jauhkan kami dari zina, ya Allah, dan mudahkanlah untuk mendapatkan yang halal. Kirimkan kepada mereka pasangan, jodoh orang-orang yang engkori day, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua, ya Allah, anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, yang bakal membahagiakan kami di dunia dengan pengabdian mereka dan di akhirat dan di akhirat, ya Allah, mendapatkan SurgaMu, Ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah panjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sihat Dan berikan kepada kami semua Khusnul khatimah dan istiqamah Istiqamah dalam kebaikan seperti ini Ya Allah dan khusnul khatimah Di saat engkau mencabut nyawa Kami ya Allah mati dalam keadaan iman Iman Ya Allah Rabbana atina fit dunia hasanah Afil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin Al-Fatiha Mohon maaf semuanya dan mohon doa Mohon maaf panas ya InsyaAllah nanti akan segera Buat kipas angin para ibu InsyaAllah panas ini merasa Kita juga panas yang di sini. Mohon maaf, mohon doa selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh